rahma nyurahi alhamdulillah ahmadu wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'shil anauzu billahi min syururi amkusina min syaiati amalina man iya illallah qalam mudallalah wa may yulil ala hadian ashadu alla muhammadan abduhu wa Allah salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Sama sallaitu wa sallam wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Bilalamin innaka hamidun majid Imin rahimahullah Malam majlis ta'lim Malam ini Adalah malam majlis ta'lim yang terakhir Sepanjang tahun yang sedang kita jalani ini Karenanya kami harap saudara-saudara suka menunggu sampai penutupnya majelis ini. Sebab kalau ini boleh dikatakan suatu tahlilan gitu ini atamannya ini. Ya. Mungkin panjang sedikit. Sebab kita harus nanti mendengar hasil angket yang akan dibacakan oleh saudara panitia dan mungkin pula ada yang perlu saya komentari Jika hal itu dirasa perlu Yang penting Majelis kita ini harus berhasil Apa artinya kita membuang waktu untuk datang kemari duduk satu kali Majelis satu jam, satu jam setengah Kalau waktu yang kita buang itu tidak membawa hasil tidak ada seorang yang waras pikirannya Duduk membuang waktu tidak ada hasilnya Begitu juga orang yang ke pasar. Begitu juga orang yang duduk membuka toko Itu kepingin hasil Hasil kita ini hasil yang bukan materi Bukan bendawi Tetapi rohani dan akli Kalau nanti kita sudah merasa agak Ada kelebihan tingkat berfikir kita khusyuk dalam sholat itu artinya hasil dan yang belum berhasil ya insyaallah ta'ala harus lebih tekun sampai berhasil jadi kita mau berhasil itu kalau kita tekun membawa dua tekad tekad mendengar dengan saksama dan mengamalkannya Kemudian tekad kedua, tekad menyebarkannya. Kalau itu berhasil, maka berkahnya lebih. Dan berkah itu membawa ketenangan, kepuasan, kegiatan lebih lagi daripada yang sudah-sudah. Washalul muslimin, marilah kita sekarang mulai membaca sisa lanjutan daripada diktat yang berjudul mengapa kita berdakwah? sampai alinea ke-16. Kami berdakwah. Karena kaum kebatilan juga mengajak-ajak, merencanakan dan menyesatkan dengan serbacara. Maka suatu kedunguanlah jika kami jika kaum pengemban kebenaran duduk menonton sampai mereka dilanda oleh kebatilan itu atau diseret dengan paksa untuk menjadi penganjur kebatilan. Ini salah satu dari sebab-sebab mengapa kami berdakwah. Sebab golongan lain berdakwah, ya walaupun tidak nama dakwah, nama propaganda, nama ajakan. Itu mereka bekerja. Kalau yang mengembang kebenaran ini, dia tidak berdakwah. Menonton saja tidak menyesuaikan diri dengan nada firman Allah ya ayu ar-rasul ya ayuhan nabiyyu balil ma unzila ilaik maka sudah terang kita akan digulung oleh roda sejarah kita akan dilipat oleh mereka yang bekerja keras mereka mempunyai rencana bahkan kebanyakan menyesatkan nanti saya akan bawa contoh-contohnya seperti emansipasi wanita Ini kesesatan, ini menyesatkan ini. Tidak persis sebagai Maksud dan letterletnya Letterletnya Emansipasi itu pembebasan Jadi wanita yang diperbudak Lalu diperdekakan Itu emansipasi Emancipation Tetapi apakah betul begitu? Biarpun di Eropa juga tidak cocok ini Apalagi di negeri yang sudah beragama Islam jadi mereka menyesatkan Itu harus ada tandingan suara Ya begitulah harus Dunia ini berjuang Itu perjuangan Mereka berbuat begitu Kami berbuat Semacam uh, Melawan itu Kejahatan atau Melawan hejahnya Kaum yang menyesatkan Menyasarkan Orang lain kalau kita diam, habis. Karenanya, mulut dakwah harus terus menganga dan terbuka. Dan tidak boleh dibungkam. Membungkam dakwah akan menyebabkan dendam kefasikan. Seperti yang terjadi di zaman-zaman dahulu. Saudara tahu apa sebab Nabi Muhammad SAW alaihi perang? Bukan karena Nabi Muhammad dipukul orang tidak, sudah pernah dipukul dia diam Sahabatnya ini pernah diinjek-injak. ditikam. Di, Dianiaya, Nabi bilang jangan membalas, diam. Ya Rasulullah, kami dipukuli. Iya. Tidak apa-apa. Wates masalah mulut akan dibungkem Watas pada batas manusia Sudah tidak boleh bekerja Tidak boleh beribadah Tidak boleh berdakwah, Tidak ada jalan lain so, Kalau tidak nanti setan yang jingkrak di dunia ini Harus ada pengorbanan Itu mulainya perang Di dalam zaman Nabi Muhammad oh. Dan umumnya Sejarah peperangan umat Islam Dari zaman ke zaman Hanya karena masalah ini Tidak diimbangi oleh Dunia sekitar umat Islam waktu itu. Firmannya Allah: "A'udz bil-lahi al mina syaitanir rajim, wain kadu layatinunak anilahdi aupaina ilaih, litaftari' alainah ghairah, wailan latahduk khaliila, walola an sabetnak, lqad kitta darkanu syaitan khaliila." Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Sebab apa? Soalnya mereka giat. Kesit bondonya besar. Alat-alatnya lengkap. Saudara tahu orang di dunia 90% itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, komunis, kebatinan, mafsirih dan ba'i ini gadian ini. Kita cuma punya 10%. Kalau 10% ini tidak kita gotok jalan siang malam berarti kalah roh, kalah puter. Kantor-kantor berita AFP, United Press dan seluruh Reuters semuanya itu dimiliki oleh salibisme internasional dan sionisme internasional komunisme internasional jadi bagaimana sekarang? apa jalannya? jalannya tiap mulut muslim ini bekerja tablet tidak perlu kita mencaci orang lain, kita punya barang cukup baik terangkan apa yang kamu miliki wahai umat islam dan ingat sekali lagi Tolong perhatikan, paling baiknya dakwah dengan kelakuanmu, wahai muslim. Ini prinsip dari dakwah. Dakwah itu dengan dilakoni. Jadi kalau kita bilang, allah Nabi Muhammad saw. Al-hayau min iman Malu itu sepenggal daripada iman. Saudara yang berbicara begitu itu, yang ngonekkan hadis ini, harus tahu malu. Gitu. Jadi, sudah dilakoni. Apa yang kita ucapkan ini, sekedar cuma mengulangi apa yang sudah kita lakoni. Itu dakwah. Saudara tahu kenapa hibis menang? Kenapa para kiai kalah? Kenapa kita anjurkan, hei orang-orang, jangan pakai celana di bawah mata kakimu. Jangan pakai sarung di bawah mata kakimu. Beribu-ribu-ribu kali. Wahai pemuda. Jangan gondrongisme. Jangan komprangisme. Jangan... Kenapa kita kalah? Saudara tahu apa rahasianya? Padahal itu kebenaran itu mempunyai drk. Mempunyai shock. Juga kita kalah. Kalahnya kita, karena kita tidak ngelakoni itu dulu. Jarang yang ngelakoni Khotib Jumat di atas mimbar Gamisnya nyeret Sampai ke tanah Bagaimana Masalahnya Belum dilakoni nah, Kalau gitu dipis malik Masih akan mempunyai Kesempatan yang lebih pesat Dan lebih cepat bergerak Sebab ini belum kita lakoni Sudara-sudara Dakwah adalah dengan kelakuan Nabi saw menangnya itu bukan dengan bondol, dia dagunya bulus. Benangnya Nabi Muhammad saw dia ngelakoni bicara tentang kesederhanaan beliau sudah top sederhana, sudah tidak mungkin orang lebih sederhana lagi dari dia, sudah tidak bisa. Dia sudah deeper, sudah paling bawahnya kesederhanaan. Tiga hari sekali makan. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihassalam datang membuat roti. Perlu dibawa ke ayah anda. Wahai ayah, saya membuat roti. Saya ingin ayah mencuil sedikit dari roti ini. Supaya saya kira. Dia bilang, aduh, tepat benar engkau, wahai anakku. Ini makanan adalah pertama kali mus masuk mulutnya ayahmu dalam tiga hari, tiga malam ini. pendak bulan tidak ngurupkan geni tidak artinya tidak masak lalu sahabat tanya pada istri beliau sayyatulah Aisyah wahai Aisyah lalu yang saudara makan dengan sayat Nabi Muhammad SAW apa? kami makan kurma dan air sebulan penuh lah, ya, seger sehat Tetap wajah Rasulullah s.a.w. merah pipinya Seperti Apel Apa sebab? Itu contoh Ini contoh Ada ulama Menganjurkan supaya umatnya sederhana Tapi dia tidak sederhana Tidak mungkin e. Manusia umumnya Kata Al Imam Abdul Hassan Di India, seorang ulama Dia bilang, Kak, kita Para ulama kadang-kadang kalah mengejar pasarnya dunia pasar uh, public opinion ditanya kenapa nah, ulama sekarang sudah sama tarafnya dengan anggota-anggota parlemen dengan senat di Amerika Serikat dengan orang-orang yang mewah-mewah sudah tidak seperti ulama 4500 tahun lalu ulama tasawuf ulama yang menganggap makan banyak itu satu krikik ulama yang kalau makannya tetap ada garamnya dia bilang ini mewah kadang-kadang setahun gak makan garam setahun lagi disengaja gak makan gula itu melatih saudara-saudara karena ini kita agak kalah tetapi jangan khawatir, kita bisa kejar, kita bisa revans gak lama kalau kita semua ini yang ada ngelakoni apa yang sudah lakoni Ya ini yang kita bicarakan ini. Kalau kita dapat satu dekret, kita sama-sama ngelakoni. Pertama-tama yang bicara ini, kemudian saudara-saudara semua. Wanitanya juga, istri, laki-lakinya juga. Jadi jika tidak, maka hampir kamu akan tergelincir. Hampir kamu, kamu ini kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jadi, saudara-saudara, karena mereka berjingkrak luas dan kita diem berarti kita kalah. Balapan motor yang satu jalan 150, yang satu berhenti betul terlambat, itu kemungkinan mengejar itu hanya satu per mil, satu perseribu persen untuk ngejar yang 150 jalan kencang begitu kemungkinan bisa mengejar itu 1 per 0-0-0 1 ribu apa sebab ini berhenti jadi dakwah ini berhenti rodanya ya walaupun tidak berhenti tapi tidak efisien tidak efektif nanti ada dakwah bicara tentang masalah khilafia itu malah menerbitkan retaknya tembok-tembok benteng Islam ini meretakkan tembok sendiri tanpa gunung kok penting lain lagi kalau saudara bicara tentang masalah cirik dan tawahid ahlan usahlah mari kita kita mau tawahid tapi kalau sekedar saudara bilang kunut tidak kunut saudara memukul tembok sendiri nah kalau da'wah seperti ini diteruskan 30 tahun 40 tahun berarti kita macet sana jalan Lantas saudara nanti mendengar suatu kecamatan yang namanya ini semuanya masuk Kristen Desa bulan, unblock, masuk gereja Desa lagi satu, kebatinan semuanya Jangan kaget, periksa salahmu Koreksi kamu punya cara berdakwah dan bertabler Ini dakwah jadi kalau kebenaran kalau yang memegang kebenaran menonton kebatilan dibiarkan berjalan terus maka mungkin penganjur kebenaran ini malah diseret untuk ikut bersama-sama mereka menganjurkan kebatilan. Contohnya sudah banyak. Saudara sudah mengerti. Saudara akan melihatnya. Berapa orang yang tokoh-tokoh dakwah sekarang menyimpang, berdakwah lain berdakwah untuk perut untuk supaya dapurnya tetap menyala nabinya Muhammad SAW satu bulan tidak perlu menyalakan dapur dia demonstrasikan ini cara ini mau ngurih bingung ini masih sebulan tidak cetek geni ngurih yang penting antara kamu dengan Tuhanmu harus terus nguruh jangan mati itu gawat Saudara-saudara yang ke-17. Kami berda'wah. Karena tak ada seorang pun yang dapat meloloskan mereka daripada siksaan Allah. Jika mereka tetap diam saja. Melihat kebatilan beraksi. Qul inni lay yujirani min Allahi ahad. Walan ajidah min duni. Ahad. Illa balawan min Allahi wa risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ خَالِهِنَ فِيهَا أَبَدًا Katakanlah, Ya Muhammad Sesungguhnya aku sekali-sekali Tiada seorang pun yang dapat melindungi aku dari azam Allah Dan sekali, kali aku tiada akan memperoleh tempat Berlindung selain daripadanya Akan tetapi Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah Dan risalahnya Saudara-saudara, ini ayat Mendidik kita Untuk sekedar Merasakan di samping memikirkan Bahwa tempat perlindungan kita ini umat Islam siapa sekarang ini Man yujirukum minallah Ayuhal muslimun Siapa gerangan yang akan menyelamatkan kamu Ayuhal muslimin Kamu akan wadul kepada siapa Di dunia zaman ini Coba kamu akan bersandar kepada siapa? Semua internasional lawanmu. Kenyataan, lain yujiran ya minallah Jadi kita ini sudah jelas ditaruhnya oleh Allah sebagai seperlima penduduk bumi. 4 perlima ini bukan Muslim. Emma yahudi Budi, embaknya lawan Islam dan Muslim. Jadi, atau komunis Lawan Dan musyrikin lawan Nasara Lawan Jadi kita ini mesti hati-hati Kalau kita dengar ayat ini Kita kecuali Allah Karena itu, taatilah dia Takwalah kepadanya Yang hati-hati Ya masalah orang bisa salah Itu tidak menjadi soal Asal cepat mohon maaf yang ke-7, yang ke-18 Kami berda'wah Agar kami tidak meniru kaum Yahudi dan salibis Yang sama-sama meninggalkan da'wah Ke jalan kebenaran Lalu memilih jalan menganjurkan kesesatan Lebih-lebih Karena agama Islam Melarang mereka meniru kaum Yahudi dan salibis Dalam segala hal Yang sekecil-kecilnya Apalagi yang sebesar-besarnya Saudara-saudara. Kalau Allah SWT menyuruh umat Islam berdakwah, Karena dia juga membaca dalam Qur'annya bahwa ada kaum zaman dahulu. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah. Ini nanti yang akan saya baca. Kaum itu dikutuk. Karena mereka meninggalkan janji mereka kepada Allah. A'udzubillah iman syaitanir rajim. Wa in akhaz allahu mithaqa al-lazina utul kitab. <tul> لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَلَبَزُوهُ وَرَأَاهُ رِدْمًا وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَانِ قَلِيلًا فَبِكَ سَمِعُوا أَشْتَرَوْا. Dan ingatlah ayah Muhammad. Ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitabmu itu kepada manusia. Jadi kitabnya Yahudi. Allah telah memerintahkan kaum Yahudi supaya menerangkan isi firman Allah dalam bidang syariat atau di bidang aqa'id kepada semua orang. Namun mereka mengkhianati itu kepada kaum Nasrani yang diberi oleh Allah kitab Injil. Diperintah oleh Allah untuk menerangkan isi Injil. Sampai berapa kali dalam Quran dikatakan yakum bimaan zalam wahai pakula ikhulil qadirun pakula ikhulil fasipun pakula ikhulil karena apa? Karena supaya mereka menjalankan tetapi mereka membuang itu perintah di balik punggung hmm. mereka dan umat yang diberi Quran ini pun tidak juga luput daripada firman Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat sebelumnya tadi bahawa kamu wahai umat Islam yang ku beri kepadamu satu kitab, bahkan kitab yang teristimewa masa akan aku biarkan kamu tidak menerangkan isinya masuk dalam akalkah kalau kaum Yahudi diperintahkan untuk menerangkan isi Taurat, kaum Nasara diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan isi Injil kaum Zabud, diperintahkan, kaum Daud diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan isi Zabun Apakah kaum yang menerima Al-Quran Akan dibiarkan oleh Allah Akan dibebas tugaskan oleh Allah Untuk menerangkan isi Al-Quran <tix> Mustahil Latubayyununna ulin nasi walataktumun Sifat mereka Fana baluhu wa roha buhuri Lalu Mereka melemparkan janji itu Ke belakang punggung mereka Dan mereka menukarnya Dengan harga yang sedikit Memang ini sudah konsekuensinya Satu konsekuensi nukisnya Orang yang tidak memperjuangkan isi kitab sujinya Nanti dia akan jual belikan kitab itu dengan harga yang murah Sudah tidak ada jalan lain Kalau kita tidak menerangkan isi Al-Quran Nanti kita akan kepencot Dengan keterangan orang lain tentang kebatilan Dan pasti kita akan tertarik ke situ Pasti ini Quran akan hilang. Maksud penurunannya. Saudara-saudara. Amat buruklah tukaran yang mereka terima itu. Mahasirah muslimin yang ke-19. Kami berdakwah. Demi menyelamatkan manusia dari kehancuran total. Yang akan menimpa umat manusia. Seandainya anasir-anasir dakwah. Telah surut sama sekali dari langkah hidup. Jadi ada tujuan yang sifatnya universi, yaitu kami berdakwah demi menyelamatkan manusia dari kehancuran. Apa sebab? Selalulah yang berdakwah ini kaum taout, yang berdakwah ini kaum kabir, kaum dajjal, ahli-ahli pencetak kemakaran, toh kita diam umat manusia tidak akan selamat tidak bisa selamat lihat karena sekarang dakwah macet bagaimana sudah lihat perkembangan internasional sekarang ini lihat bagaimana umat islam diapahkan sama orang-orang yang berdakwah kepada kebatilan diaduk bomba negerinya di fitnah penduduk ini satu nusa satu bangsa disuruh tauran satu sama lain, dibandangi sebab dakwah mereka itu begitu karena itu kita tidak bisa diem kita harus berdakwah kalau kita berdakwah ini umat manusia untung sebab kita menganjurkan kepada persatuan umat manusia dengan dasar-dasar yang konkret yang ragionil, yang ilmiah bukan dasar blab dan palsu bukan seperti mereka Carter mengatakan kami minta supaya kemanusia hanya manusia ini diindahkan dia membuat bom Neutron bom atom, dia membuat agreement dengan Soviet tentang perjanjian Som Kedua Maksudnya supaya dua negara ini aman Tidak saling lempar-lemparan Bahan-bahan peledak yang Memusnahkan itu Tapi mereka bisa melemparkan tempat lain Dari itu Mereka menguasai ruang angkasa Untuk memusnahkan manusia Mereka sekarang melatih 100 ribu Marinir Amerika Katanya satu waktu kalau Minyak ini sampai mempunyai krisis, kami tidak punya bensin. Kami serbu tempat-tempat orang punya bensin. Nih. Katanya itu kemanusiaan. Buat dia kemanusiaan itu tawan. Nah kita menganggap itu justru kebiadaban. Embahnya biadab. Biarpun itu uang dari mulutnya seorang yang mengaku dirinya modern, tapi sudah begitu cetakannya kemanusiaan itu menurut tawan nafsunya orang-orang ini, tidak menurut kemauannya allah. Kita disuruh diam kalau dia buyar dunia ini jadi, kita berda'wah ya maksud kami, insya Allah tepat menyelamatkan umat manusia sisa umat manusia ini supaya tidak diadu domba, tidak difitnah, tidak diganyang, tidak diganyang seandainya anasir-anasir da'wah itu telah surut maka insya Allah buyar gelanggang hidup ini mesti ditempati oleh hak dan batil kalau haknya diinjek tidak boleh muncul, kecuali batil saja itu tak tauran umat manusia ini seret-seretan piring ada orang makan piringnya diseret sama yang kuat yang lemah tidak bisa makan ini ayatnya fa kana min al qurubi min qikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum muttaba'u alladhina zulmu ma'a qutrubi wa kaanu mujrimiin Wahai kaum orang kafir yang kura di dunia wahinya musyrik Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keuletan keutamaan yang melarang orang mengerjakan kerusaan di bumi di muka bumi kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka dan orang-orang yang boleh hanya mementingkan kenikmatannya yang mewah yang ada pada mereka dan mereka adalah orang-orang yang suka yang berdosa. Ingat orang-orang yang zalim apa sifat mereka? Menurut Allah yang menciptakan mereka, Allah berfirman, orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Jadi di mana-mana kaum yang zalim itu senang nikmat dirinya sendiri. Karena itu mereka takut kepada rakyatnya. Kalau saudara lihat riwayatnya, Syah Iran, Raja Iran, Kaisar Iran itu. Waktu berjalan, katanya sebelum dua tiga hari itu jalan diamankan. Kemudian waktunya berjalan, semua cendela-cendela di atas ditutup, semuanya ditutup. Rapat. Dengan kebesaran dan sebab apa? tidak? Dia tahu dia bersalah kepada rakyatnya. Dia tahu rakyatnya itu benci. Kalau Sayyid Nawar bin Al-Khattab r.a. Ali bin Abi Thalib sebagai presiden, dia duduk di baduknya masjid itu, dia kelesetan, habis sebagi bohor, sampai sholat bohor, kelesetan di baduknya masjid. Utusan dari Rum datang tanya pada orang-orang Islam, di mana kamu punya raja? Di mana kami tidak punya raja, kami punya khalifah. Di mana? Itu loh yang di masjid itu, baduknya masjid itu. Kaget ini. Jadi dia tidak ada salahnya kepada rakyat. Ada dosanya. Dia merasa malah dia ini masih kurang memuaskan hati rakyat. Rakyatnya simpati, cinta kepada. Saudara-saudara, orang yang mementingkan nikmatnya untuk diri sendiri, mewah kemewahan itu biasanya orang yang sudah tahu bahwa dia nyedot dari hasil dan cerah payah rakyat. Akhirnya rakyat tidak suka kepada mereka. Lalu mereka salahkan rakyat sebetulnya rakyat tidak salah, rakyat ini tidak kena disentuh perasaan halusnya, dia manusia ya dia bukan kumpulan atau roh